بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله واله وصحبه ومن وال وان ابي نجد ب د من ن و فتح الجيم عمران بن حسين الغزاغي رضي الله عنهما ان امرات من جعينا fa aqimhu 'alayha ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam waliha faqalat ahsin ilaiha fa idza wad'at fa'tini biha fa'ala fa amara biha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa shuddat 'alayha sibah thumma amara biha farujimat thumma sallaa 'alayha fa qala umar tusalli alaiha ya rasulullah wa katanat Laqad laqad taubata batta laqad laqad simat bainan sab ina min ahli al-Madinah rawasi'athum wa wajatta afdalan min an ja'at azza wa jalla rahimahum bismillah alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillahi wa ala alihi wa sallam an abi nujad imran ibn al-husain al-khuzai namanya imran ibn al-husain al-khuzai ini imran ibn al-husain Sahabat yang sabar ini Dia mendapatkan Ujian Kena bawa sir itu Darahnya enggak sedikit yang keluar itu, Lama bertahun-tahun Akhirnya datang kepada Rasulullah Minta doa Ud'ullah ayu afiani minhu ya Rasulullah Doakan anak supaya sembuh ya Rasulullah Dari penyakit ini Maka Nabi memberi dua pilihan. Kalau aku doakan itu sembuh. Cuma malaikat yang setiap hari datang kepada kamu, salaman kepada kamu, enggak datang lagi. Atau yang diterima yang ada ini, dalam keadaan sabar dan rido, malaikat tetap datang kepada kamu. Kata Ibrahim Hussein, asan anak sabar dan rido saja. Nah, jadi Ibrahim Hussein Ibrahim Hussein luar biasa. Orang yang sabar dan riduh nah, Sabar dan riduh ini magam azim Magam yang paling tinggi itu adalah riduh Wa riduhanu minallahi akbar Karena menghasilkan riduh dari Allah Subhanahu SWT Malaikat berarti datang kepada Imran bin Hussein Dan ini adalah satu bukti bahwa Manusia itu bisa bertemu dengan malaikat Manusia itu bisa bertemu Tapi mereka khawas orang-orang khusus Orang-orang soleh, lah kalau orang tidak soleh ketemu malaikat, itu tidak mungkin, Ya kecuali kalau memang untuk menyiksa itu orang atau untuk menghinakan itu orang. Tapi untuk orang yang soleh, untuk tashrif, untuk takrim kepada dia, sebagai penghormatan kepada dia, termasuk Imran bin Hussein. Ada lagi, satu perempuan pernah datang kepada Rasulullah, dia sering uh, Kena uh, anu Step gitu Kena ayan Dan kalau sudah Begitu uh, Terbuka uratnya Datang kepada Nabi ya Rasul Doakan anak sebuah sembuh Kata Nabi Anak doakan sembuh-sembuh kamu Tapi kalau sabar surga gimana Sabar ya Rasul Tapi minta doa tetap satu apa Kalau aku datang Penyakitku jangan sampai terbuka auratku. Ternyata perempuan ini, ha, dalam keadaan tidak sadar pun yang tidak dosa terbuka auratnya dari itu dia pun masih merasa malu kalau terbuka. Akhirnya perempuan itu sakit tapi nggak terbuka auratnya perkatau Rasulullah. Nah kalau sekarang nggak sakit terbuka auratnya ini, minta surga ini, fair insya Allah. Anak Imrah Atan menceritakan, Imrah bin Hussein, ada seorang perempuan min Juhainah dari kelompok atau daerah kaum Juhainah. Ini perempuan datang kepada Rasulullah Atat Rasulullah sallam wahiya hublah dalam keadaan hamil. Hamilnya minat zinah daripada zina. Dan ini perempuan pernah kawin Berarti, dia harus dirajam Faqalat ya Rasulullah Asabtu haddan Ya Rasulullah aku kena Had Kena hukum Fagimu alaya Hukum aku ya Rasulullah Jadi perempuan ini Nawarkan dirinya untuk dirajam Taubat beneran ini Fada'an Nabiullah Sallallahu alaihi wasallam Waliyah maka Nabi Memanggil walinya mungkin ayahnya atau saudara faqala ahsin rawat ini orang berbaiklah kepada dia dirawat faida wadaat fatini kalau sedang melahirkan fatini bawaan sini ini orang fa dirawat sama si walinya fa amarabi ya nabiullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia melahirkan dibawa sama si wali tadi itu فَأَمَا رَبِهَا نَبِيُّ اللَّهِ وَسَلَّمْ Maka merentakkan Untuk memperlakukan itu perempuan Nabi فَشُدَّدْ عَلَيْهَا عَلَيْهَا ثِيَ بُعَ Maka diikatkan pakaiannya kepada dia Diikatkan Masukkan dalam tanah فَأَمَا Farujimat. فَرُجِمَتْ ya, Kemudian dilempari batu Sampai mati rajem. Itu perempuan Setelah meninggal dirawat sallallahu alaihi. Nabi menyolati itu perempuan. Maka Umar maka Saidina Umar menegor, "Tu shalli alaiha ya Rasulullah wa zanat. Kamu solati dia Rasul, padahal telah berzina dia itu perempuan?" Qala maka Nabi menyatakan, "Laqad tabat." Benar-benar dia telah bertobat Taubatan dengan taubatan law gusimat bainas sab'in. Minal usah maksudnya. Kalau seandainya dibagi tobatnya itu daripada 70 orang yang bermaksiat min ahlil Madinah, daripada penduduk Madinah, la si'adhun mencukupi tobatnya dia untuk 70 orang ini. Wahal wajatta afdal, apakah kamu mendapatkan orang yang lebih utama, min anjadad bin afsiha' Lilah daripada dia menyerahkan, mengorbankan dirinya karena Allah. Dia karena takut sesat neraka siap mati. Pernah tidak mendapatkan orang yang lebih afdol daripada ini? Gitu. Ini gambaran bahwa bahwa orang yang tobat itu dapat makam yang adil bersih Allah, walaupun telah berbuat dosa besar, asal tobat beneran gitu, sampai siap walaupun mati. Bukan hanya dia dikucilkan oleh masyarakat, Siap walaupun mati Menawarkan diri nah, Karena itu jangan meremehkan orang ber, Bertobat Karena dia maksiat Belum tentu yang gak berbuat maksiat itu Lebih afdal daripada orang ber, bermaksiat Kalau dia tobat beneran Maka bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua nah, Kita harus memperlakukan orang Islam Sebagaimana mestinya Walaupun dia berbuat dosa Asal dia itu bertobat Maka kita harus hargai dia ya enggak Itu Nabi menyolati kepada dia Nabi telah menyolati kepada dia Kemudian yang ketiga eh, Orang yang lagi hamil Dilarang untuk dilaksanakan had Tunggu Kalau dia tadi itu Melahirkan begitu juga yang lagi sakit kalau hatnya itu bukan hat untuk dibunuh, nah, seperti campukan 100 kali bagi orang berizin yang bukan wakson tunggu sembuh nah, bisa ditunda tapi kalau emang hatnya untuk dibunuh ya udah dibunuh aja sekalian dah sembuh daripada penyakitnya kemudian eh, Siksa dunia ini adalah mengampuni dosa yang mengakibatkan siksa akhirat. Dilempari sampai mati, itu sebagai kafaroh berarti sebagai bentuk peleburan dosa nanti di akhirat tidak dituntut dengan dosa itu. Cuma afdolnya bagi orang berzina jangan melapor itu afdolnya. Nah, ini karena perasaan, karena takut kepada Allah aja ini orang. Tapi sebenarnya Allah tetap menerima pintu taubat, gak usah ngelapor inti taubat kepada Allah, jangan diulangi lagi, dan harus ada satu penyesalan, selesai sudah, itu lebih afdol. Sehingga Anda bisa memanfaatkan sisa umur tadi itu, untuk uh, berbuat baik, dan perbuatan baik itu yang akan menutup kejelekan dari itu, uh, wa wa'adbi isayyatal hasanata tamhuha, kata Rasulullah SAW. Yang terakhir, orang mu'min itu ada ta'allum ya, ada nadam daripada perbuatan maksiatnya, pasti. Kalau masih ada imannya, nyesel kalau dia itu bersalah, itu pasti. Nah, kalau gak nyesel, bangga bersalah, tanya iman kamu di mana? Karena berarti gak ada khos ya, ada khof daripada Allah Muta'ala, itu adalah bahaya sekali. Semenjak masih ada penyesalan, maka itu masih ada reaksi iman. Tapi kalau sudah enggak ada penyesalan sama sekali dia berbuat salah. Malah dia bangga ada penyesalannya. Ini ala khotorin azim itu. Itu bahaya sekali itu. Wallahualam.